Selamat pagi, Pak b i l l y Iya, pagi. Silahkan, Mbak. Iya, itu benar sih kata Pak Bagir. Tapi waktu Pak Bagir menjabat sendiri dia ngapain aja gitu loh. Dia itu kalau nggak salah dulu kalau nggak mau turun, nggak jadi turun atau nggak pengen turun gitu. Jadi sistem hukumnya itu memang harus bukan dia aja sih. Kita juga tahu, memang parah banget. Segala m a c a m bisa ACC, segala m a c a m bisa yang penting duit. Hukum itu tuh nggak ada sebenarnya. Yang ada tuh hukum duit namanya. Makasih. Oke,、okay, Pak Hadi. Silakan Pak Hadi Ya, kalau bicara sistem hukum Bagaimana ya, ya. orang katanya salah Tapi bagaimana memperbaiki i t u l u r matras besar Jadi yang penting yang jelas a t u r a n Indonesia itu sudah bagus Tapi pelaksanaannya yang kita tahu Itu semua harus pakai duit gitu loh Itu yang orang-orang pelaksana hukum Ini yang tidak punya k r e d i b i l i t a s yang bisa di Yang punya apa ya, etikat baik Untuk e n e g a k a s a m s u Kuntung gak ada Tapi semua itu、uh, faktornya duit gitu Jadi Bukan masalah sistem hukum ya, Tapi etikat baik dari para penyaga hukum Yang tidak ada sama sekali gitu. Jadi menegakkan hukum itu harus Dengan duit itu yang, yang, yang selama ini terjadi、nah. Oke、okay. 633-9160 Silahkan bagi Anda mitra bisnis Yang ingin berbagi opini Bersama PAS FM Pak Prabu Selamat pagi Indonesia Halo. Ya silahkan Pak Iya kalau menurut saya Kita punya sistem udah bagus Cuma para pelakunya, pelaksananya yang gak bagus Makanya Jangan sok nasionalisme Lebih bagus Bayar aja Lawyer-lawyer Bayar pegawai dari luar negeri Yang pasti n gak g korupsi Bayar lebih mahal ketimbang kita di korupsi Terima kasih Oke,、okay, Pak Denny Ya s i l a k a n Pak Denny Bagaimana komentar Anda? Ya pendapat dari Pak Bagir itu b e s u k n、ah. a 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、e たちは、私 i ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち s 私た a は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、t たちは、私たちは、a たちは、私たち l a たちは、私たちは、私た a は、a c ちは、私たちは、私たちは、私たち a u たちは、私たちは、私たちは、私た a u 私たちは、私たちは、私たちは、私 k ちは、私 e ち e 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、t たち、私たちは、l r i 私 a ち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私 Tu bagaimana gitu seorang jenderal melindungi alasannya istrinya gitu terus belum lagi itu kan hukum.、Uh, ya mudah-mudahan kedepan Indonesia manusia manusianya banyak yang berubah banyak mahasiswa mahasiswa atau、uh, generasi muda yang m i l i t a n untuk membangun Indonesia lebih bersih dan lebih be honest. Selamat. Oke,、okay, terima kasih. Ya, Pak Leo. Selamat pagi Bu n e n a Ya silakan, p Bu. Ya Bu, kita mendengar orang berkata banyak ya tentang bagaimana itu. h Kasih Pak p a k g e r tuh orang berkata nya benar tuh dia bagaimana jawa di k t u itu. Terima kasih. Oke, enam tiga tiga sembilan satu enam puluh Pak Ahmad. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya silakan. Enem b o Indonesia itu memang soal hukum itu udah parah banget ini. Apa itu pengacara yang ketika itu bukan, bukan membelanya bukan karena hukum Tapi karena pengacara itu seperti yang n y a t o r n y a t o r i n dulu ke h a k i m itu pengacara itu Makanya kalau untuk memperbarui, memperbarui saya kira itu dari pendidikannya itu Dari awal dari generasi mudanya itu Pendidikannya itu juga harus diperbarui ada yang salah kali dalam pendidikan kita gitu パンディ Hmm. Terima kasih. Oke,、okay. Pak Alex, selamat siang Ya, selamat siang Comentar a Pak.、Hmm. Pak? Pak p a g i r m a n a n ini maksudnya kita jangan bilang b a g i r m a n a n ya Tapi bagaimana n a Maksudnya kan ketika dia ketua MA itu bikin m i r i n g dong Tengar pendapat dengan DPR Ini undang-undangnya yang bolong, ini harus tambal gitu k a n、nah, sekarang udah tua begitu juga, o i r c k gitu やはりここまででやんばるな m a l もうクレームとは怖くはありません。 はい、リザマシアパーリザマシアパーリザマシアパーリザマシアパーリザマシアパーリザマシアパーリザマシアパーリザマシア はい。